Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdanillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيْتَ إِلَّا هَوَّ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْنٌ فَإِنَّ أَسْتَقَالْ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ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 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita <coughs> Melanjutkan kajian ketiga kita Pertemuan ketiga Dalam kajian karumah Kajian rutin Muslimah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Balasannya dengan kebaikan Kepada Siapa saja yang Memiliki saham Atas terselenggaranya pengajian ini Dan juga memberikan pahala Bagi siapa saja yang menghadiri Pengajian ini Baik itu muslimah Ataupun bapak-bapak Kau muslimah Para ibu-ibu atau para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Muslimah itu adalah Wanita Muslimah itu adalah Muslim Wanita Ini wanita yang muslim Wanita itu bahasa Arabnya adalah apa? Maratun. Ya, wanita itu adalah dari kata Maratun secara bahasa Arab, ya. Kalau kita katakan wanita muslimah berarti Maratun muslimatun. Seorang wanita yang muslimah. Mar'ah sendiri dari kata al-mar'u. Al-mar'u. Mar'atun sama mar'un. Jadi mar'atun itu adalah bentuk bentuk tas taknis. Bentuk taknis bentuk wanita dari mar'un. Berpasangan, mar'un tanpa tak marbutoh, artinya seseorang atau laki-laki. Kalau mar'atun adalah wanita. Dan termasuk keunikan mar'atun, mar'ah itu kalau dalam bahasa Arab tidak memiliki bentuk jamak. Dari kata asalnya Kata-kata mar'atun Itu tidak bisa kalau dalam bahasa Arab Tidak bisa dijamak menjadi mar'atun Itu tidak bisa Bentuk jamaknya Berasal dari kata yang lain Atau berupa bentukan yang lain Yaitu apa? Nisa'un atau Niswatun Waqalat niswatun Niswatun fil madinati ya, Berkata para wanita Di kota Madinah ini Madinah Madinahnya Nabi Yusuf Atau Surat an-nisa Rijalan Wa nisa'a ya. Jadi Itu wanita Bentuk jamaknya adalah Nisa'un atau Niswatun Yang namanya wanita Adalah Seorang makhluk Makhluk atau bukan ya Makhluk Kita makhluk Allah Diciptakan oleh Allah Wanita itu adalah makhluk Ciptaan Allah Untuk menjadi Temannya kaum pria Untuk menjadi Pasangannya Kaum pria Dalam kehidupan dia Yani Al-mar'atu Hiyya Al-makhluk Alladhi awjadahullahu Syarikan Lirajuli Fi hayatihi Wanita itu memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pasangan kaum pria dalam kehidupan dia. Perlu diketahui bahwasanya anda wahai kaum wanita wanita itu adalah diciptakan asalnya berasal dari kaum pria. Ya, khuliqat fil asal minar rajuli nafsi jadi wanita itu pada asalnya adalah diciptakan dari kaum pria, diambil dari sebagian, sebagian tubuh kaum pria Jadi yang sangat tergantung itu, kalau boleh saya tanya ibu-ibu dan akhwat, Yang tergantung itu pria kepada wanita atau wanita kepada pria? iman namastune pria kepada wanita pria tergantung kepada wanita ataukah wanita tergantung kepada pria kedua-duanya sangat saling membutuhkan ya kedua-duanya sangat saling membutuhkan ini hikmah kenapa asal usul wanita diciptakan dari pria maka sungguh Kehidupan pria tanpa wanita adalah kehidupan yang hampa Dalam sebuah hadis Tapi do'if Maknanya benar Meskipun do'if tapi maknanya benar <tuh> Masakin, masakin, masakin Sungguh miskin Sungguh miskin Sungguh miskin Rojulun bilam roatin banyak orang miskin di sini ya sungguh sangat miskin sangat miskin sangat miskin seorang laki-laki yang tidak memiliki pasangan wanita ya kemudian ibu-ibu jangan merasa gr dulu karena tentunya wanita juga miskinatun ya kan Sangat miskin seorang wanita yang tidak memiliki laki-laki Jadi keduanya memang saling saling tergantung Meskipun hadis ini do'if Akan tapi jelas Maknanya adalah jelas, benar Karena salah satu disebutkan dalam hadis Salah satu kunci kebahagiaan seorang dalam hidup di dunia Adalah zawjatun salihatun Ya, seorang wanita yang yang soleh laki-laki ya, yang memiliki e, wanita yang yang soleh kemudian e, rumah yang luas dan kendaraan yang enak enam ini menunjukkan bahwasanya betul laki-laki adalah pasangan dari wanita dan wanita diciptakan adalah sebagai pasangan hidup laki-laki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 dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian Ya yani dari jenis kalian Azwajan, pasangan-pasangan hidup Litas kunu ilaiha Supaya kalian bisa merasa tenang kepadanya Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah kasih sayang dan rahmah, saling menyayangi dan saling mengasihi, mencintai dan mengasihi. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin Sesungguhnya dalam penciptaan Allah Wanita sebagai pasangan laki-laki Itu memiliki Merupakan tanda-tanda Kebesaran Ayat-ayat bagi orang-orang yang Mau berfikir Tayyip kita fikirkan sekarang Baiklah kita Fikirkan Dalam ayat ini Jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Pasangan kita adalah Berasal dari jenis kita sendiri Coba bayangkan wahai ibu-ibu Kalau suami anda adalah seorang jin Yang tidak kelihatan Maka betapa repotnya ngurus dia Ya, Mau diurus, gak kelihatan Ngakunya istrinya, dia tapi ternyata dia tidur di rumah sang istri ngajak teman-temannya. Enggak kelihatan semua. Ini repot. Ya, dikiranya cuma suaminya jin itu sendirian di situ. Tapi ternyata kalau mata bisa melihat temannya jejer-jejer, tombok-tombok, pating pentalit, ya, ya di bawah kasur, ya bahkan jejeri perempuannya itu ya bahkan mungkin methingkring di atas. Ndak ada ketenangan dalam kehidupan yang semacam itu. Ya. Kemudian juga sebaliknya. Laki-laki kalau istrinya dari jin ya. Maka yang seperti ini tentunya tidak memberikan ketenangan. Ngakunya cantik, ngakunya cantik, ngakunya wanita tapi ternyata cuma merubah muka saja. Ada satu kisah. Ada satu kisah di mana kisah ini adalah kisah nyata diriwayatkan oleh beberapa atau beberapa penulis buku penulis buku zaman dahulu bahwasanya dia suatu saat melakukan perjalanan dengan kelompoknya atau dia mengisahkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan dengan teman-temannya Sampai di suatu saat Ketika dia menyendiri dari teman-temannya Tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita Separuh baya Maksudnya separuh baya itu bagaimana? Ibu-ibu Separuhnya buaya Ataukah umurnya sudah agak tua ya, Kalau wanita sudah agak tua kan Mungkin kulitnya agak keriput Seperti kulit buaya Jadi dikatakan Separuh baya Begitu mungkin ya Asal-usul kata-katanya bagaimana ini Saya gak tahu ya Didatangi wanita separuh baya Wanita tersebut Sebetulnya dasarnya cantik Sebetulnya ini loh Tapi ada satu yang aneh Yaitu pada matanya Matanya itu Ya, Kalau orang itu matanya kan tiduran begini Tapi dia matanya berdiri begini Bisa bayangkan gak ibu-ibu Mata wanita tersebut berdiri Bukan tiduran loh Kalau sekarang anda ambil cermin Coba dilihat bagaimana mata anda Tiduran Ya kan Jejer Kalau ini matanya berdiri begini Bukan itu saja Jumlahnya cuma satu Ya di tengah-tengah. Nah, sebetulnya cantik dasarnya, cuma matanya itu loh, ya, Mas Guntur mau ndak ini? Tengah-tengah ya kan? satu matanya. Orang ini ketakutan, didatangi. Kemudian dia mengatakan, Wahai pemuda, saya akan menikahkan kamu mau atau tidak. Maka sang pemuda ketakutan. Saya memiliki putri yang sangat cantik. Katanya. Saya memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Maukah kamu menikahi anak perempuan saya? Maka pemuda tersebut terpaksa mengiyakan. Ya dia bayangkan wanita anak perempuannya juga cantik karena memang dasarnya ibunya cantik. Dia tahu itu adalah jin, ya. Kemudian datang rombongan orang-orang banyak. Ternyata semuanya matanya mirip dengan sang perempuan tadi, yaitu lonjong selonjor ke atas. Gini, ya satu semua. <tuh> Subhanallah, ya ibu-ibu bayangkan ya ada rombongan bapak-bapak, ibu-ibu mendatangi kalian, ya matanya selonjor semuanya begitu. Kemudian. Mereka mengiringi seorang gadis yang cantik Tapi sayangnya matanya juga selonjor alias berdiri Akhirnya terpaksa menikahlah pemuda itu dengan wanita jin yang cantik itu tadi Kemudian tiga hari berlalu Sang wanita jin itu mengikuti terus kemana saja dia pergi tapi kelihatannya terjadilah apa yang disebut dengan khauf, takut, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka teman-temannya pun akhirnya bingung ini orang kenapa. Di ujung hari ketiga akhirnya pemuda tadi karena tidak mau mendekati putrinya, sang ibu mertua pun kembali mendatangi dia. Wahai pemuda, kelihatannya Anda ini sudah tidak suka dengan anak saya. Maka ya sudahlah. Kalau kamu memang tidak suka, Ceraikan saja istri, istri kamu. Akhirnya diceraikan. Ya, akhirnya diceraikan. Lihat, kalau kita mau berpikir, ya alhamdulillah pasangan kita adalah wanita-wanita yang matanya lurus-lurus, ya. Pasangan ibu-ibu atau calon pasangan Mbak-mbak. Alhamdulillah kita tidak dapatkan ada mahasiswa yang matanya selonjor. Ya. Ya ini berdiri ke atas dan jumlahnya cuma satu. Alhamdulillah normal semua saya lihat. Ya. Ini suatu kenikmatan tersendiri. Ya, jangankan kalau matanya selonjor lah. Kalau matanya modelnya kayak ayam saja di kanan dan di kiri itu sudah mengerikan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh besar sekali hikmahnya menjadikan pasangan manusia dari jenisnya sendiri. Baik. Belum lagi nanti kalau lahir dari anak dari dari jin ngakunya punya anak, ngakunya hamil dari istrinya itu tadi. Ya. E, ternyata yang nangis yang dibawa itu anaknya yang yang lain Rame di dalam rumah. Ternyata anaknya yang lain mau diajari ngaji dicari nggak ketemu kemana. Ternyata hanya tinggal di atas rumah metingkring, cengar-cengir dan yang lainnya. Jadi ketenangan tidak akan bisa didapatkan seorang yang menikah dengan jin. Ya makanya dikatakan walaupun ini adalah perbedaan di kalangan ulama, bahwasanya tidak boleh seorang itu menikah dengan Jin dan mereka berpendapat tidak mungkin akan ada keturunan Hasil hubungan antara laki-laki dan Atau pria dan atau wanita manusia dan, dan jin Wallahu ta'ala a'lamu biswab Litas kunu ilaiha Jadi kita atau wanita diciptakan sebagai pasangan pria adalah Supaya untuk mendapatkan ketenangan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kaum wanita dengan bentuk dan model khusus. Ya, dia diciptakan dengan karakteristik-karakteristik karakteristik-karakteristik yang khusus. Maka, apabila ada kaum wanita berusaha untuk meniru karakteristik Laki-laki Atau sebaliknya Maka ini adalah Termasuk Wanita Atau laki-laki Yang menyimpang dari fitroh Dan menyimpang Dari jalan yang lurus Makanya Rasulullah SAW Bersabda la La'anallahu Al-mutashabihati Berrizali minan nisa' Wal mutashabbihi na minarrijali bin nisa. Mul mutashabbihi na minarrijali bin nisa. Allah subhanahu wa taala melaknat kaum wanita yang berusaha meniru meniru kebiasaannya laki-laki. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ya Allah subhanahu wa taala melaknat kaum wanita yang meniru-niru kebiasaan laki-laki. Kebiasaan dalam cara berbicara, kebiasaan dalam model rambut, ya. Model cepak sidang tengah, ya. Stoken you apa? Modelnya apa? Stoken Stoken U. Apa itu yang yang model-model atau model-model kalau bintang film terkenal itu katanya BE. Tau BE. Hah? Yang ini loh, yang rambutnya cuma di tengah tok. Ya. Hah? Ngepang, nah, begitu. Rambutnya cuma di tengah tok begini. Nauzubillahi minzalik. Wong laki-laki saja ndak boleh seperti itu karena itu adalah qaza ya, termasuk syukuran yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi perempuan. Cara bicara, cara berdandan, cara berjalan, bahkan mungkin berbagai jenis olahraga yang juga mereka berusaha untuk meniru-niru. Bahkan olahraga tersebut di kalangan kaum pria juga dilarang, yakni olahraga memukul muka, tinju. Ya, tinju wanita Sepak bola wanita Wallahualam kalau sepak bola wanita itu Mana itu Nah, nah ini seperti ini Meniru-niru Pakaiannya Cara berdandannya Dan yang lain-lain Demikian juga sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kaum pria Yang berusaha Senangnya niru wanita Na'udzubillahimin dalik itu di pinggir-pinggir jalan itu para ember saya sebut ember karena mereka sering mengucapkan ember ya kalau mendekati orang itu sambil ngata ember katanya ya di perempatan-perempatan di pertigaan-pertigaan bangju di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang berdandan seperti dandanan wanita padahal kalau kita lihat tangannya kekar ya kayak Bodi kuat Karena memang mereka laki-laki Ada yang pernah ditanya Bahwasanya diantara mereka ternyata adalah Para mahasiswa Ini yang sangat disayangkan Ini adalah inhirof Penyimpangan ini yang semacam ini Ini sebetulnya penyimpangan yang serius Karena akan Ya akan Mengantarkan kepada Kerusakan Ad-din Kerusakan agama mereka Bukan hanya kerusakan fisik saja. Taib. Jadi wanita dan pria masing-masing memiliki -masing fitrah sendiri-sendiri. Maka tidak boleh kaum wanita berusaha meniru-niru kaum pria. Demikian juga kaum pria tidak bisa meniru-niru dan tidak boleh meniru-niru kaum wanita. Dan tidak bisa dipungkiri, ya tadi yang kita katakan bahwasanya wanita itu diciptakan dari laki-laki. Karena manusia itu ada. Empat macam Siapa saja empat macam Satu adalah Jenis manusia Yang diciptakan dari Atau diciptakan Tanpa bapak, tanpa ibu Yaitu Nabiullah Adam Alayhis salam Kemudian jenis kedua Adalah wanita Yang diciptakan Tanpa Ibu ya dengan bapak tapi tanpa ibu yaitu nenek kalian wahai ibu-ibu sekalian nenek kita yaitu siapa? Hawa ya Hawa. Kemudian juga ada jenis uh, jenis manusia yang diciptakan dengan ibu saja tanpa bapak yaitu siapa? Nabiullah Isa alaihi assalam dan juga ada jenis manusia yang diciptakan dengan adanya bapak dan dengan adanya ibu yaitu kita kita semua. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal mar'ata Kholiqat min Dilin. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa Inna awwajashayin fitdilla Allahu. Dan sesungguhnya, sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Ya. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ini menunjukkan bahwasanya sifat wanita itu seperti tulang rusuk. Ada yang bengkoknya nemen, ada yang bengkoknya sedang, ada yang bengkoknya cuma sedikit. Tapi bengkok semuanya. Apa ada tulang rusuk yang tidak bengkok? Ada enggak, Mas? Enggak ada ya? Kelihatannya bengkok semua. Tulang rusuk itu bengkok semua. Makanya dikatakan di sini wa inna awajayshain fi dzilai tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Fa in dzahabta tuqimuhu kasartah. Kalau engkau berusaha meluruskannya, maka engkau itu akan mematahkan dia. Ya ini kalau kita berusaha dengan kasar, ya dengan kasar, kamu pokoknya harus lurus. Ya. Kita akan patahkan dia Dia tidak bisa lurus ya. Kalau dalam riwayat yang lain Maka eh, patahnya dia adalah dengan cara ditalak Karena wanita kalau diluruskan dengan paksa terus Tidak akan bisa lurus ya. Karena orang kaum pria Yang berusaha meluruskan kaum wanita Tapi tidak bisa-bisa Maka mungkin bosan dengan wanita tersebut Akhirnya dia akan mentalak istrinya. Nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari yang seperti seperti itu. Ya, sesungguhnya tidak perlu terjadi seperti itu karena apabila ada kebengkokan dikatakan di sini dalam dalam hadis, wa inistamta'tabiha istamta'tabiha wa fiha awaj. Apabila engkau terus bersenang-senang dengan dia, engkau bisa bersenang-senang dengan dengan dia, meskipun Dia mengandung kebengkokan Art Artinya apa? Kita bisa menyenangkan hati kita Kaum pria Ibu-ibu ini ya, ya Sifat dasar wanita ini seperti ini uh, Kaum pria bisa bersenang-senang Dengan kaum wanita Merasa terhibur dengan adanya Istri ya, Merasa terhibur dengan adanya anak perempuan Dan yang lain-lain Meskipun mereka masih memiliki sisi kebengkokan, istilahnya nektikan dani karong getem getem, itu ya, lengan dani karo getem getem. Artinya apa? Sambil menggigit eh, gigi, begitu ya, gemelutuk. Meskipun begitu, ya, akan tetapi tetap masih bisa bersenang senang dengan dengan mereka. Dan tidak sewajarnya atau tidak seharusnya seorang laki-laki Begitu saja membenci seorang istrinya atau seorang istri Dikarenakan kekurangan yang ada pada diri wanita Dan juga sebaliknya ya, Tapi kita sekarang bicara masalah wanita Tidak sepantasnya kaum laki-laki untuk cepat-cepat membenci istrinya Dikarenakan ada satu dua kesalahan yang dilakukan oleh istri, karena barangkali dia memiliki kesalahan, dia memiliki kekurangan, akan tetapi di sisi yang lain dia memiliki kelebihan. Ya. <tuh> Kata Rasulullah SAW, لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كريها منها خلوقا رضيا منها أخر. Janganlah seorang mu'min membenci istrinya. Karena apabila dia suatu saat tidak suka kepada salah satu akhlak istrinya, sesuatu dari istrinya, barangkali Allah Subhanahuwataala akan menjadikan dia ridha kepada perkara yang perkara yang lainnya. Al Imam An Nawawi berkata tentang hadis Abu Hurairah ya, tentang hadis Abu Hurairah dan juga tentang ayat yang uh, di dalam Surat Ali Imran di surat An-Nisa ayat 1 Al Imam An-Nawi mengatakan fihi dalilun lima yaquluhu al fuqaha au ba'dhum anna hawaa khuliqat min dhil'i Adam Hadis ini dan juga ayat tadi ya ayat tentang maksud saya ayat tentang eh, di surat An-Nisa ayat 1 ya khalaqakum min nafsin Wa khidah Wa khalaqa minha Zawjaha Kata Al-Imam An-Nawawi Ayat dan hadis ini adalah dalil Bagi sebagian fukoha yang mengatakan bahwasanya Hawa itu memang benar-benar Tercipta dari tulang rusuknya Adam Wa hadha yufidu Annal mar'ata fi asasi bin yatihah Wa asli khilqatihah Qat mu'yizat biba'dil khasaisi Wal muqawimat Allati تجعل لها وطن خاصا واسلوبا معينا من الحياة hal ini menjadikan wanita itu memang memiliki bentuk penciptaan yang berbeda dan karakteristiknya juga berbeda pendukung-pendukung tubuhnya kehidupannya juga berbeda-beda sehingga dia memiliki kondisi dan cara hidup yang berbeda kalau dari kecil anak perempuan Ya kan, sukanya boneka Kalau laki-laki sukanya apa? Mobil-mobilan Ya, saya punya tetangga Ada anak kecil Anak kecil tetangga perempuan Ya, kemudian anak saya laki-laki Suatu saat main bareng Ya, suatu saat main bareng Maka yang perempuan ini akhirnya main boneka-bonekaan, adik-adikan begitu. Sedangkan anak saya, wah laki-laki, berulang kali dipanggil sama anak tetangga itu, sini kesini main adik-adikan, enggak sini aja yang rame katanya. Jadi memang fitrahnya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Maka berdasarkan hal itu, ya tidak layak. Bagi seorang pria ingin mengambil alih ya karakteristik-karakteristik atau sifat-sifat yang ada yang dimiliki oleh kaum kaum wanita. Enggak layak seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Wanita ingin mengambil tugas laki-laki lagi -laki. Dah. Tahun ini gantian yang hamil kamu, Dik. <guruh> ya kan? Ya sementara perempuannya gantian saya yang kerja, Mas. Anda yang yang hamil, wah ya ndak bisa di kalau saya hamil dan menyusui dan melahirkan ndak bisa ya sudah hamil saja nanti kamu yang menyusui <gantian> gitu gantian ndak <gantian> bisa seperti itu karena memang laki-laki tidak diciptakan untuk mengandung mengandung anak demikian juga sebaliknya ya makanya wanita itu tugasnya memang dia keibuan lembut lebih apa namanya lebih dekat kepada anak sehingga kalau anak sakit meskipun sayangnya kepada abinya bapaknya kayak apa yang dipanggil pasti ibunya. Karena kasih sayang ibu itu berbeda dengan kasih sayang seorang seorang bapak. Demikian. Ini adalah hakikat seorang wanita. Kenapa saya berbicara tentang seperti itu? Karena pengajian kita adalah pengajian muslimah. Jadi biar sadar bahwasanya yang ikut di sini adalah apa namanya khususnya adalah kaum ibu-ibu oh ternyata saya wanita seperti itu karakteristik saya seperti itu saya diciptakan dalam kondisi seperti itu taib kemudian saya akan berbicara sedikit tentang bagaimana Islam ini menghargai kaum kaum wanita ya Rasulullah saw Menghormati wanita dengan luar biasa penghormatan. Wanita itu diberi jabatan. Apa jabatannya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal maratu raiyatun fi baiti zawjihah. Dan wanita itu adalah pemimpin nah, jabatan ini. Ya. Wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Wahiyam asu latun. Dan dia nanti yang akan bertanggung jawab Atas rumah tangga suaminya Maka ibu-ibu sekalian Yang sudah menikah Dan juga kaum muslimah yang belum menikah Anda Anda adalah Pemimpin bagi rumah tangga Suami anda Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Islam Loh kok bisa itu kemuliaan Pertanyaannya Loh kok bisa itu adalah merupakan kemuliaan Jawabannya ya Karena dulu wanita itu tidak ada harganya Wanita dulu tidak ada harganya Kita buktikan Apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu Rahimahullahu Ta'ala Beliau mengatakan Al-mar'atu fil jahiliyah kita akan lihat bagaimana wanita di zaman jahiliyah. Beliau berkata, "Lam yakun lil mar'ati indal arabi haqqul irsi." Dulu di zaman jahiliyah wanita tidak memiliki hak warisan sama sekali. Wa kanu yaquluna fidzalika dulu orang-orang jahiliyah berkata la yarisu illa man yahmilu sayfa wa yahmil baydota tidak akan ada yang mewarisi kami kecuali orang-orang yang bisa membawa pedang dan bisa menjaga membela negara ibu-ibu bisa membawa pedang nggon mboten peso dapur ya, bawa pisau, pisau dapur. Ya. Kalau bawa pedang pun enggak kuat. Jadi, dulu di zaman jahiliah, wanita itu tidak ada harganya. Tidak memiliki hak waris sama sekali. Ibu-ibu tahu warisannya wanita berapa? Sang istri berapa warisannya? Apabila sang suami meninggalkan anak-anak, Apabila sang suami Tidak meninggalkan anak Apabila wanita tersebut Merupakan anak perempuan Apabila wanita tersebut Merupakan saudara kandung Sang Mayit Apabila wanita tersebut Merupakan ibu dari Sang Mayit Apabila wanita tersebut Merupakan nenek dari Sang Mayit Atau apabila wanita tersebut Merupakan cucu perempuan Dari anak laki-laki Sang Mayit Tahukah bagiannya Itulah Islam Ya, itulah Islam. Sementara dulu di zaman jahiliyah, nol. Tidak ada bagiannya sama sekali. Sementara di Islam, kalau wanita jadi nenek ada bagiannya, wanita jadi ibu ada bagiannya, wanita jadi istri ada bagiannya, istri yang punya anak ada bagiannya. Apaan? Istri yang suaminya punya anak ada bagiannya, istri yang suaminya enggak punya anak ada bagiannya. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, kalau ditinggal mati oleh sang suami, semuanya dapat bagian. ya. Kemudian juga anak perempuan ada bagiannya. Cucu perempuan ada bagiannya. E, kemudian apa? E, saudara perempuan kandung ada bagiannya. Demikian. Bahkan mu'tiqoh wanita majikan yang membebaskan budak. Apabila budak tersebut yang sudah dimerdekakan pun meninggal dunia. Maka mu'tiqoh tadi wanita yang membebaskan tadi pun mendapatkan bagiannya. Ini luar biasa. Ini salah satu bentuk bagaimana Islam atau bagaimana wanita itu di zaman jahiliyah tidak ada harganya sama sama sekali. Meskipun mereka adalah wanita yang tinggi kedudukannya, asal disuruh bawa pedang enggak bisa. Suruh perang enggak bisa. Maka sudah. Ya tabiatnya wanita itu kalau bawa pedang ya enggak bisa. Perang itu adalah tugasnya Laki-laki dan pekerjaannya laki-laki, sementara wanita ya perangnya sama pisau dapur, ya, Berambang, bawang dan seterusnya. Demikian. Allahu taala, alamu besok. Yang kedua kata Sheikh Muhammad Jamil Zainu, kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan sebelum saya tutup. Ya, tertulis ya tentunya ya, tertulis kemudian nggak tahu, tertulis atau SMS juga SMS jangan nanti HP saya penuh tertulis saja. Silakan disiapkan nanti mudah-mudahan kalau ada permasalahan yang tidak yang bisa saya jawab saya jawab yang tidak pun akan e, saya biarkan begitu saja. Nah, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu yang kedua, lam yakin lil marah ala zaujihah ayu hakin. Dulu wanita zaman jahiliyah itu tidak memiliki hak sama sekali atas suaminya, ya. Wanita tidak memiliki hak sama sekali Pokoknya hanya tugasnya menunaikan kewajiban Masya Allah ya. Kasian ini Kayak binatang Wanita di zaman jahiliyah seperti binatang Mau diberi nafkah iya boleh, tidak diberi nafkah juga Boleh Mau dihormati juga Boleh, tidak dihormati juga Boleh Itu wanita di zaman jahiliyah Wa <tuh> leysa ada Mahdudun dan talak di zaman jahiliyah itu tidak ada batas tertentu jumlahnya. Ya mau satu kali, dua kali, empat kali, tiga kali, empat kali, seribu kali talak pun bisa nanti ketemu lagi. <guluh> Apa namanya? Terus pokoknya kata-kata talak itu betul-betul mengalir begitu saja. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, sampai seribu kali tetap saja dia jadi istrinya. Ini barang apa ini sudah ditalak sekian ribu kali masih juga dikatakan sebagai istri? Anu gemanya terlalu besar. Ini adalah tidak seperti eh, agama Islam yang membatasi talak itu hanya. 3 kali. Jadi talak tiga kali itu merupakan kehormatan wanita. Ya sebagaimana barang, maaf saja ini kias kepada barang walaupun kurang pas ya. Barang itu makanan saja makanan. Maaf ya Ibu-ibu, saya hanya memisalkan saja. Makanan itu kalau ada di piring ya, kemudian Anda ambil, enggak jadi, Anda kemudian letakkan lagi ambil lagi, letakkan lagi, ambil lagi, letakkan lagi. Atau kalau makanan dimasukkan mulut, lepeh lagi, masukkan lagi, lepeh lagi, masukkan lagi, lepeh lagi. Tahu dilepeh ya? Dilepeh itu dia apa? Bahasa Indonesia-nya? Bukan dibuang? Dikeluarkan? Kurang pas Mas Doni. <tuhakan> Boso Jowonya itu memang lepeh itu luar biasa. Apa? Nah, dimuntahkan. Iya maksudnya ya dimuntahkan dimut ya di ada dimut itu bahasa Indonesia apa ibu-ibu? Eh? -Ibu? Dikulum nah dikulum kemudian dimuntahkan begitu seterusnya kira-kira ibu-ibu kira-kira ada nggak yang mau makanan seperti itu? Seribu kali buku itu, us, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Ini adalah penghinaan bagi bagi makanan tersebut. Demikian juga wanita di zaman jahiliyah ditalak kembali, talak lagi kembali lagi, talak lagi kembali lagi, talak kembali, sampai beratus kali talak, beribu kali talak. Kalau Islam tidak, wanita memiliki harga diri. Talak maksimal kamu tiga kali. Setelah itu, selamat jalan wahai suamiku saya akan cari suami yang lain kan gitu. <gifat> ya kan? Harga dirinya masih ada, harganya masih tinggi, tapi kalau sudah ditalak berkali-kali ini harganya tidak ada. Tapi wanita yang baru ditalak tiga kali oleh suaminya karena itu talak maksimal masih memiliki harga, harga diri. Naam. Kemudian kata Sheikh Muhammad Jamil Zainu, ya, walaisa li ta'addudiz zaujat adadun muayyan. Dalam masalah poligami, ya, dalam masalah poligami, poligami zaman dahulu itu tidak ada batas tertentu. Makanya ada sebagian sahabat yang masuk Islam masih punya istri berapa? Delapan, delapan atau sepuluh? Delapan, masya Allah, ya, delapan istri. Coba bayangkan, bagaimana itu? Wong hari cuma tujuh hari, kok istrinya? Delapan, bahkan ada yang lebih, ya ada yang ada yang lebih. Ini tidak ada batas tertentu. Ini terlepas dari istri Nabi Dawud alaihis salam dan juga istri Nabi Sulaiman. Karena itu syariat di zamannya Nabi Dawud dan di zamannya Nabi Sulaiman. Dan kita yakin Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman adalah dua nabi yang bersifat adil kepada istri-istrinya. Ini adalah orang-orang jahiliyah kita kisahnya, yang mereka beristri lebih dari sekian bahkan sampai ada seorang sahabat saja sampai-sampai e, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana coba kalau istrinya banyak, anaknya terlalu banyak, istrinya terlalu banyak, ya tidak bisa menyayangi anak-anaknya. Maka dalam Islam dibatasi hanya empat saja. Itu bagi orang yang siap untuk berlaku adil, ya sampai sampai ada seorang sahabat di, kelangan, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat apa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium anak kecil, maka dia mengatakan saya itu memiliki anak sepuluh, satu pun belum pernah saya cium katanya. Subhanallah, ya satu pun belum pernah dicium. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yurhamu man la, la yurhamu man la yurham Tidak akan dikasihi orang yang tidak bisa mengasihi Jadi ini luar biasa tentang masalah aturan ini Di zaman jahiliyah tidak ada aturan jumlah dalam ta'adud Kemudian beliau mengatakan mata Dan mereka zaman dahulu Kalau ada orang laki-laki yang meninggal, mati wala hu dan dia memiliki istri wa auladun min ghairiha sementara istrinya itu sementara laki-laki itu memiliki anak dari istri yang lain bisa dipahami ya si A meninggal dunia meninggalkan istri B si A ini memiliki anak tapi bukan dari B anaknya dari istri yang lain C ya apa kata Syekh Jamil Zainu Muhammad Jamil Zainu Kanal Waladul Akbaru Ahaku Bizaujati Abihi Minoirihi Maka anak terbesar si A itu adalah orang yang paling berhak mewarisi istri ayahnya. Ya, diwarisi dulu. Ya, istri itu dulu wanita tidak mewarisi Ella. Kok malah? diwarisi. Coba bayangkan kalau anak yang terbesar masih kecil. Ya, kemudian istrinya itu sudah tua. Lah gimana coba? Heh? Nah, itu kalau mau mewarisi ya, kalau tidak lain lagi. Maka dikatakan di sini kana alwaladul akbar ahqu bizawjati abihi min ghairihi. Fahuwa ya'tabiruha irsan. Dia sang anak yang terbesar tadi menganggap istri ayahnya tadi sebagai waris, apa, sebagai harta warisan. Kabakiyati amwali abhih, sebagaimana harta-harta bapaknya yang yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, karena rojulu idhamata Abu Auhamu, seorang itu apabila mati, apabila meninggal atau afan. Seseorang apabila bapaknya meninggal ya, Atau saudara iparnya meninggal Fahuwa ahaku bimro'atihi Maka dia itu berhak untuk mendapatkan istri bapaknya Atau istri saudara iparnya Insya'a amsakaha Kalau dia mau Maka dia akan menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya Auyah bisaha atau dia akan menahannya kalau tidak dijadii istri akan ditahan Hatta taftadi bisodakiha sampai dia itu menebus dirinya dengan maharnya jadi tebus ya ditebus dirinya ditebus dengan mahar au tamutu faidhabu bimaliha atau dia akan mati kalau dia tidak mau jadi istri ditahan kalau ditahan tidak mau menyerahkan mahar, tunggu sampai mati. Kalau sudah mati, hartanya dibawa lari. Demikian. Ini kondisi wanita di zaman dahulu. ya. Dan ini luar biasa e, bagaimana gambaran orang-orang jahiliah menyianyikan kaum wanita. Masih banyak bentuk-bentuk e, wanita. E, bagaimana kondisi wanita di zaman jahiliah. Saya sebutkan satu lagi. Kemudian akan kita cukupkan kajian pada sore hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Wakat kanatil iddatu fil jahiliyati hawlan kamila. Ah ini dia. Dulu di zaman jahiliyah. Masa iddah wanita adalah setahun penuh. Bayangkan. Mungkin sebagian wanita mengatakan Ah sipil Sebagian yang lain mengatakan Ah teknik kimia Sebagian yang lain mengatakan Ah maksudnya gampang gitu loh Sipil itu orang Jawa apa? Gampang setahun gak masalah Tapi masalahnya adalah Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu selanjutnya Dia idahnya setahun penuh Wa kanatil mar'atu tahidu ala zawjiha Sarra wa akbahhi dan wanita itu harus berduka cita atas kematian suaminya dengan cara hidat yang paling buruk ya hidat itu adalah wanita meninggalkan perhiasan meninggalkan berdandan meninggalkan wangi wangian meninggalkan bersolek tidak keluar dari rumahnya tapi dengan cara yang paling buruk, apa itu bentuknya? Fatal basu syarra malabisiha Dia harus mengenakan pakaian yang paling jelek Watas kunu syarrol hurof Dan dia harus tinggal di kamar yang paling paling jelek Ya ini serba jelek semuanya ya wa tatruku zinata dia tidak boleh berdandan sama sekali wa tatayyuba wat taharata tidak boleh pakai wangi-wangian babar belas dan tidak boleh bertoharoh bayangkan setahun penuh berapa kali haid ibu-ibu 12 kali enggak boleh taharah selama masa idah setahun kalau Anda, kita ke kamar mandi, ke WC, setelah itu enggak boleh bertoharoh. Jadi bisa dibayangkan, wanita keluar dari sarangnya ketika setelah apa? Idah seperti dendeng. Lebih tepatnya seperti gereh petek. Tahu ibu-ibu gereh petek? Ya, ikan asin. Nah, makanya di sini dikatakan, Wata trukuzinata, wata tuyuwa, wata harota fala tamussaa'an tidak boleh menyentuh air subhanallah bisa dibayangkan ini gimana baunya ibu-ibu kira-kira ya. ya menyentuh itu artinya bukan dinyonok begitu ya artinya enggak boleh mandi enggak boleh istinja enggak boleh bertahara nah fala tamussaa'an dan ini aneh lagi ini Ibu-ibu pernah melihara kuku belum? Mudah-mudahan tidak ya Tapi coba kuku ibu-ibu Anda biarkan selama satu minggu Berapa panjangnya? Satu mili? Satu mili ya kita ikut ya Satu mili Dikatakan disini Tidak boleh Memotong kuku Selama setahun Bayangkan itu <laughs> Keluar itu Gereh petek, singa lodera, apa lagi? Pokoknya jadi satu itu. Ya binatang buas, kemudian binatang yang terbau, makhluk yang terbau, Udah pakaiannya buruk, kamarnya buruk, buang hajatnya di situ, Tidak toharah, tidak bersuci, tidak boleh kena air, dan subhanallah. Tidak boleh motong kuku, subhanallah. Na'udhu billahi min dalik. Ya. Walatu zilu sya'ranh. Tidak boleh potong rambut sedikit pun. Aduh, Jan. Jadi wetus gembel keluar nih. Ya, singaludra betul. Subhanallah, tidak boleh potong rambut. Tentunya konsekuensi afan ini, maaf Ibu-ibu, konsekuensi potong rambut tidak boleh, maka apa yang ada di ketiak juga tidak boleh dipotong. Setahun bayangkan. Itu bisa untuk tarsan-tarsanan Ya, subhanallah. Wala tuzilu wala tidak boleh muncul di tengah-tengah manusia. Ya jelas kalau muncul menakutkan, ya. tidak boleh keluar, harus sembunyi-sembunyi. Kalaupun keluar itu harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan orang. Fa idan apabila setahun sudah selesai, kharajat bi aqbahi manzar maka keluarlah wanita tersebut dengan dengan bentuk tubuh dan penampilan yang luar biasa menakutkan kukunya panjang rambutnya panjang wajahnya letek badannya bau rambutnya tidak keruan subhanallah maka alhamdulillah ibu-ibu islam telah memuliakan anda ya islam telah memuliakan anda Fah, naro ihatin, Maka kemudian Wanita tersebut sudah bentuknya Juga jelek, baunya juga Tidak tidak karuan, ini diantara uh, Kondisi Wanita-wanita di zaman Jahiliyah dan insyaallah akan kita lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang Taib. Di sini ada beberapa Pertanyaan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik Kepada yang bertanya dan yang Menjawab dan memberikan jawabannya Dan yang mendengarkan memberikan jawabannya yang e, diberikan Taufik, mendapatkan jawaban yang benar. Taib. <tuh> Ada seorang teman yang ingin menikah dengan seorang Nasrani. Awalnya si cowok tidak mau masuk Islam. Akan tetapi suatu hari cowok itu mau dan ikhlas masuk Islam agar dapat menikah dengan dia. Ikhlas masuk Islam, ya nggak tahu kata-kata ikhlas masuk Islam ini bagaimana. Ini pertanyaannya juga perlu dicek, ya kan? Karena kata-kata ikhlas, ikhlas itu adalah amalan hati, mbak. Tidak bisa seorang itu mengatakan, deh. Saya ikhlas masuk Islam Oh namanya ikhlas nah, Dan ikhlas masuk Islam Agar dapat menikah dengan dia Sedang si cewek ini bimbang Karena ia ragu-ragu dengan keputusan yang mendadak Lantas ia tanya pada seorang teman Apa yang harus teman itu sarankan pada cewek itu Loh ini berarti Alhamdulillah bukan kejadian yang bertanya ini. Sedang cowok itu ingin masuk Islam sungguh-sungguh. Mbak atau ukhti sarankan kepada orang yang atau teman Anda yang dilamar oleh wanita atau Islam orang Islam yang Nasrani tadi ya. Jangan tergesa-gesa untuk mau menikah dengan dia. Karena masuk islamnya seorang itu adalah taubat. Dan taubat itu butuh bukti. Tidak bisa begitu masuk islam. Alhamdulillah anda sudah masuk islam. Maka saya siap anda nikahi. Tidak bisa seperti itu. Tunggu. Buktikan dulu. Kalau dia itu memang betul-betul keislamannya benar. Perbaiki diri. Datangi tempat-tempat pengajian, coba buktikan dekatkan diri dia kepada Allah. Buktikan bahwasanya dia betul-betul jauh dari agama Nasrani dan menjauhi agama Nasrani dan benci dengan agama tersebut. Illal ladinatabu wa aslahu wa Dia bertobat, memperbaiki diri dan menerangkan. Dia iklankan taubatnya. Kalau perlu dia sampaikan tentang kebatilan-kebatilan agama dia sampaikan terangkan. Jadi tidak semudah itu begitu wanita atau sang laki-laki saya masuk Islam maukah kamu dengan saya? Tidak semudah itu. Muslimah adalah makhluk yang berharga ya dan bukan makhluk yang murahan. Nah demikian yang harus disampaikan. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dari sebuah kertas kuning Mudah-mudahan bukan kartu kuning Berhakkah istri akan hasil usaha Dari usaha bisnis yang dilakukan bersama suami Kalau memang bisnis itu adalah usaha mereka berdua Sang istri punya saham Sang suami punya saham Sang istri yang membuat kue Sang suami yang menjualkan Sang suami yang membuat kue Sang istri yang menjualkan Misalkan begitu Maka berhak dia mendapatkan saham Atau berhak dia mendapatkan hasil usaha tersebut Tergantung perjanjian diantara mereka berdua Yang kedua Istri pemimpin rumah tangga Mohon penjelasan lebih detail Mencakup apa saja yang boleh dipimpinnya Dia harus memimpin segala urusan yang ada di rumah tangga suaminya harus ya memimpin anaknya, mengatur keuangan suaminya, ya mengatur siapa-siapa saja yang masuk ke situ, mengatur pendidikan anaknya, mengat banyak sekali, ya banyak sekali. Insya Allah nanti akan sampai pada pembahasan kewajiban-kewajiban wanita muslimah, insya Allah Taala. Yani intinya adalah dia mengatur segala sesuatu yang ada di rumah tangga suaminya. Bismillah, Ustadz, apa makna dari hadis wanita itu lemah akal dan agamanya? Jazakallahu <tuh> khairah wa ayaki walaki mislul dalik. Arti dari hadis wanita itu adalah lemah akal karena persaksiannya adalah separuh dari persaksian laki-laki, separuh dari persaksian laki-laki, dan dia lemah agamanya karena dia itu terkurangi dari ibadah-ibadah pada waktu-waktu tertentu. Mbak-mbak ini kan mengalami yang namanya ibu-ibu yang mengalami namanya menstruasi, haid. Maka di masa-masa haid dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Orang yang kurang ibadahnya tentunya agamanya akan akan kurang. Sela sel, sel, sel, sel, sel, apa namanya? Semakin kurang ibadahnya semakin kurang agamanya. Tapi ingat, bukan berarti wanita yang haid tidak bisa beribadah sama sama sekali. Dia bisa berzikir, dia bisa membaca Al-Qur'an baik dengan hafalannya atau dengan membaca mushaf tapi tanpa menyentuhnya. Ya. Dia juga bisa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bisa membaca buku-buku yang bermanfaat bisa berkhidmah kepada suami, bisa mendidik anaknya, ini adalah amal-amal soleh. Dia tetap terkurangi hal itu, ya terkurangi, ya, yaitu <tuh> dengan cara tidak sholat, tidak puasa. akan tetapi, tetapi dia tetap memiliki kesempatan untuk beribadah. Bukan berarti wanita kalah secara mutlak dengan laki-laki. Tentunya wanita yang rajin beribadah, wanita yang rajin berzikir lebih baik dibandingkan laki-laki yang tidak. Mau ibadah Tidak mau berdikir Kemudian perlu diingat Anda meninggalkan sholat Anda meninggalkan puasa Itu adalah semuanya karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu arti Kurang akal dan kurang agamanya Pertanyaan selanjutnya Waktu tinggal 4 menit Assalamualaikum Ustadz apakah ada Biro jodoh khusus saya ulangi. Ustadz, apakah ada biro jodoh khusus? Ya. Perlu diulangi enggak ibu? Nggak, ya. Mengingat banyak akhwat yang sedang mencari jodohnya. Benar Mas Hanif? Nah, ada. Ini mengingat banyak akhwat yang sedang mencari jodohnya. Ya Alhamdulillah, biro jodoh sekarang ini banyak Berjalan, ada diantara teman-teman yang disebut dengan ustadz cinta ya, Suka menjodoh-jodohkan ya, Ada yang disebut dengan maklar cinta Ada yang disebut dengan macam-macam ya, Pokoknya biro jodoh secara resmi memang tidak? Tidak ada, akan tapi akhwat yang mencari jodohnya Tinggal berkonsultasi dengan ustadzahnya dengan istri-istri temennya, eh, istri-istri, betul, istri-istri temannya, istri teman-temannya, ya pokoknya para akhwat yang lainnya yang sudah bersuami lah ya, tanya barangkali punya kenalan, kalau biro jodoh secara khusus itu belum ada, nanti kalau ada biro jodoh secara khusus malah diambil petugas bironya semua, repot, ya, begitu caranya. Tapi kalaupun nanti dibentuk biro judis secara khusus dengan keamanan yang terjamin dan terjaga, tidak ada masalah Allah Taala. Bahwa pertanyaan terakhir, pasangan suami istri dalam mencari nafkah secara bersama-sama mengerjakan pekerjaan, kadang kalau istri sudah kecapean, istri menyuruh suaminya untuk cuci pakaian keluarga, suaminya juga ridho saja. Bagaimana pendapat Ustad? Luar biasa. Nya luar biasa ini ada suami yang seperti ini masya Allah. masya Allah ya saya acungi empat jempol kalau saya punya jempol lima tak acungi lima jempol karena saya pernah dengar di YouTube ya, hal tersebut merupakan pekerjaan perempuan salah salah salah satu tanda istri solehah adalah tidak menyuruh suaminya untuk mengerjakan pekerjaan perempuan. Memang benar itu adalah pekerjaan perempuan, ya. akan tetapi tidak ada salahnya sang suami membantu pekerjaan istrinya. Masak, tatkala istrinya tidak bisa masak. Nyetrika, tatkala istrinya tidak bisa nyetrika. Pekerjaan-pekerjaan yang mustarok bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Kalaupun minta tolong, istilahnya jangan menyuruh. Dengan kata-kata yang baik, maaf mas kalau ada waktu, kalau mas berkenan, cuciannya ada tiga ember. Berapa ember yang mas butuhkan? Hmm? Hmm? Suami yang istrinya buta. Lupa saya. Suami yang istrinya, oh, lupa saya. Nah, cuma saya uh, teringat bagaimana istri seorang sahabat, istri Zubair ibn Al-Awwam kalau enggak salah, itu ngarit. Ya, istrinya ngarit. Menyabit. Ya, jadi tidak ada masalah terkadang sang perempuan mengerjakan sebagian tugas laki-laki dan juga sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit pakaiannya sendiri, ya. Kemudian e, membantu kan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa yang dikerjakan di rumah kalau sedang ada di rumah kata Ros kata Aisyah kana fi khidmati ahlihi Dia membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Jadi tidak ada masalah laki-laki itu membantu pekerjaan istrinya sangat baik dan itu adalah at ta'awuna al birri dan itu adalah termasuk ihsan Perbuatan baik kita acungi jempol kepada suaminya dan kepada istri saya mohon lebih sopan dalam meminta bantuan kepada sang suami. Naam, wallahu taala alamubissohab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan atau menjadikan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan kama jamaan nafiah uh, dalam makan. Nasolanya jamaan nafijan natihi alfirdaus. Mudah-mudahan. Uh, sebagaimana Allah menyatukan, mempertemukan kita di tempat ini, maka demikian pula Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di surga Allah Firdaus yang maha uh, yang tinggi. Allahumma, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.